warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi alhamdulillah, 'allama alhamdulillah, bil qalam wa hadana ilat Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi Selamat bertemu kembali para pendengar RRI yang berbahagia. Hari ini insyaallah kita akan mencoba untuk membahas Ayat ketiga dari surat Al-Baqarah Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim Allazina yu'minuna bil ghaibi Wa yuqimuna salata Wa mimma razaqnahum yumpiqun Yang artinya adalah Yaitu orang-orang yang beriman Terhadap yang gaib Dan mereka mendirikan salat Dan atas sebahagian yang kami rezekikan Kepada mereka Mereka meninfakkannya hadirin rahimakumullah kata kata allazi merupakan isim mausul datang dalam bentuk jamak yang mufradnya adalah allazi atau allati yang diperuntukkan bagi wanita sedangkan bagi jamaknya itu dipergunakan kata kata allazina atau allati ya penggunaan kata allazi sini yang berfungsi sebagai isim mausul yaitu sebagai penyambung dari ayat-ayat sebelumnya. Jadi ayat yang akan kita terangkan ini merupakan keterangan dari penjelasan ayat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ya. Ayat ini menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Ada tiga di sini sifat orang yang bertakwa yang akan dilanjutkan nanti pada ayat keempat insyaallah, yaitu yang pertama sifat orang yang bertakwa itu adalah beriman kepada yang gaib. Yang kedua, mendirikan salat dan yang ketiga adalah memberikan rezeki dari harta yang mereka dapatkan. Hadirin rahimakumullah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Beriman kepada yang gaib merupakan sifat dan tanda-tanda orang bertakwa yang pertama. Apakah yang dimasukkan dengan gaib di sini? Yang dimasukkan dengan gaib di sini adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasa, tidak dapat didengar sesuatu yang memang tidak tersentuh sama sekali oleh indera manusia itulah yang disebut dengan gaib ya. ada gaib juga yang bersifat mutlak yaitu gaib yang hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah dalam firman-Nya Allah mengatakan Alimul ghaibi wasyhahadah. Satu-satunya yang mengetahui yang gaib dan juga yang syahadah. Apa perbedaan antara gaib yang tidak dapat diindra oleh manusia dengan gaib yang bersifat mutlak hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala? Contohnya adalah kalau yang gaib yang tidak dapat diindra oleh manusia seperti alam jin, alam malaikat, alam akhirat. Itu semua sifatnya gaib yang tidak dapat diindera oleh manusia. Ya, tapi hal-hal yang gaib bersifat mutlak itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti apa yang terjadi pada hari kiamat. Ya, berita-berita yang ajal manusia itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahuinya. Jadi itulah perbedaan antara gaib yang tidak dapat diindera oleh manusia dan gaib yang bersifat mutlak yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat orang bertakwa yang kedua yang diterangkan di dalam ayat ini adalah waiyukimu naswala mendirikan salat. Waiyukimu na bukan diartikan melaksanakan salat, tapi mendirikan salat. Ayat ini memberikan sinyal ada sikap konsisten dan istiqamah untuk tetap melaksanakan salat yang diperintahkan oleh Allah subhanahuwataala dan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan wa yu'addu nussalah seperti kata-kata pada yu'addu yu'aduna uh, yu manasikal haji misalnya. Ya, Allah di sini mengatakan yuqimunussalah yang memberikan isyarat adanya sikap konsisten di dalam melaksanakan salat itu. Bagaimana? <tuh> tidak hanya sekedar gerak saja, tapi salat yang dilakukan dengan penuh rasa khusyuk, rasa tawaddu rasa merendahkan diri dan fokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala uh, begini Ustaz sebelum mungkin uh, Ustaz melanjutkan kepada sifat yang ketiga yaitu wa mimma saya tertarik sekali tadi dengan penjelasan Ustaz berkaitan dengan gaib dan uh, salat fenomena belakangan ini yang selalu kita perhatikan adalah munculnya tayangan-tayangan di TV Di televisi kita Seperti wuka-wuka atau gentayangan Ini sebenarnya bagaimana Al-Quran Memandang hal ini Ustaz Mungkin Ustaz bisa Lebih menjelaskan uh, Permasalahan ini dari perspektif Al-Quran Terima kasih Ya terima kasih uh, Memang uh, ada Fenomena sekarang ini Seperti yang disebutkan oleh Ustadz Ardi tadi Sangat menarik sehingga sekarang ini banyak sekali orang mempergunakan istilah gaib-gaib, ya. uh, masuk ke alam gaib dan sebagainya. Uh, uh, sebenarnya ke gaib di sini gaib yang yang ada di dalam acara-acara uh, televisi itu, kalau Imam Syekh Mutawalish Shalawi menerangkan itu bukanlah hal yang gaib. Ya. Sama seperti dia mencontohkan di dalam tafsirnya, ketika seseorang Uh, ahli cuaca meramalkan akan bagaimana cuaca besok, apakah hujan apakah panas, apakah ketika dia meramalkan ini berdasarkan ilmu hitungnya apakah ini disebut dengan gaib Syekh Mutawaleh Syari menjawab bahasanya ini bukan dikatakan sesuatu yang gaib, kenapa? karena didahuli oleh pendahuluan dan berserta rumus-rumus sehingga akhirnya bisa diperkirakan apa cuaca yang akan terjadi pada besok hari Begitu juga apabila seseorang mempergunakan tenaga-tenaga uh, jin atau setan untuk mengetahui yang gaib. Karena dapat kita ketahui bahwasanya jin dan setan ini mereka punya kecepatan gerak lebih dari manusia. Ya. Apakah ketika seseorang kehilangan dompetnya misalnya, kemudian datang kepada seorang dukun menanyakan di mana dompetku sekarang dan akhirnya si dukun berhasil menemukan dengan mengatakan di daerah sana atau di tempat sana. Apakah si dukun ini tahu terhadap yang gaib? Hal yang seperti ini, Sheikh Mutawali Sha'arawi menjelaskan bahawa ini pun bukan dikatakan yang gaib. Kenapa? Karena memang pada dasarnya si syaitan atau jin tadi bisa dengan cepat mengetahui dan mengabarkan kepada uh, si dukun ini sehingga akhirnya berita tentang di mana dompet itu hilang dapat diketahui. Tapi yang jelas, gaib. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat diindra oleh manusia. Sedikit, Pak Ustadz. Ya, ya. Uh, yang pasti ketika Allah me me menempatkan urutan pertama yaitu orang-orang yang beriman dengan ngeragib, berarti ini ada satu pesan yang sangat uh, dalam pada orang-orang um, yang bertakwa. Dan yang saya tanyakan ada enggak manfaat bagi kita beriman kepada yang gaib ini? Artinya apa? Misalnya bila saya beriman kepada yang gaib, apa manfaatnya bagi saya? Gitu. Seperti saya makan, manfaatnya kenyang. Bila beriman kepada yang gaib, apa menurut Ustaz? Manfaat yang bisa langsung saya rasakan? Begitu. Ya, manfaatnya yang paling jelas dari keimanan kita yang terhadap yang gaib ini adalah bahasanya yang pertama kita sebagai manusia ini merasa ada kekuatan lain. Yang di luar kekuatan kita. Sebagai manusia kita harus merasa keterbatasan kita. Tidak semua hal dapat kita ketahui. Tidak semua hal dap yang dapat kita lihat itu uh, sebatas itulah pengetahuan kita. Tidak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan ada alam-alam lain yang tidak dapat diindra oleh manusia dan itu menunjukkan keterbatasan manusia itu sendiri. Ya, uh, di sini mungkin saya sedikit menambahkan. Uh, pengertian ghaib di sini adalah Allah itu sendiri. Jadi beriman kepada yang ghaib itu puncaknya adalah beriman kepada ogloh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih panjang lagi sebenarnya rukun iman yang enam itu itu termasuk dalam kategori ghaib. Mungkin karena waktu kita yang terbatas jadi kita sampai segini saja. Bahkan Syekh Mutawalli Syaroi mengatakan Nabi Muhammad yang pernah dilihat oleh penduduk Mekah dan Madinah pada saat hidupnya itu juga adalah gaib yang harus kita imani pada saat ini jadi beriman kepada yang gaib adalah beriman kepada rukun yang enam tadi itulah mungkin puncak yang dipertanyakan oleh Ustaz Hanafi yang bisa saya tambahkan Terima kasih Pak Ustaz Ya uh, di penutup akhir dari ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali menjelaskan bahwa sifat ketiga dari ciri-ciri orang bertakwa itu adalah menafkahkan sebahagian rezeki yang mereka dapatkan ini merupakan uh, satu uh, motivasi kepada kita orang-orang mukmin untuk lebih memperhatikan dan lebih merasakan bahawa sebenarnya takwa seseorang itu bukan hanya ditentukan bagaimana hubungan antara dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau hubungan yang bersifat vertikal tapi juga ada hubungan yang bersifat horizontal yang harus dia perhatikan secara lebih banyak lagi sebagai manusia dia hidup di atas dunia oleh karena itu dia berinteraksi dengan sesama manusia oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan di sini bahwa sifat salah satu sifat orang yang bertakwa itu haruslah dia lebih memperhatikan keadaan sesamanya lebih memperhatikan bagaimana keadaan saudaranya lebih memperhatikan bagaimana keadaan tetangganya, bagaimana keadaan masyarakatnya, ya. Ya, di sini mungkin saya ingin bertanya, Pak Ustad, apa itu rezeki? Apakah rezeki yang haram hasil dari pencurian? Itu termasuk rezeki yang diberikan Allah kepada kita atau bagaimana menurut Ustad? Ya, uh, rezeki itu adalah Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahuwataala kepada manusia. Ya. Tapi ada istilah rezeki yang halal dan ada istilah rezeki yang haram. Ya. Uh, dari istilah ke ke kedua istilah inilah akhirnya bisa di kita kita kita pahami bahwasanya uh, bagaimana cara manusia itu mendapatkan rezeki itu itulah yang membedakan uh, apakah berpahala atau tidaknya. Dia di dalam melakukan usahanya itu. Apa yang dinikmat ya, yang di eh, anugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia itu semua adalah merupakan keutamaannya kepada manusia dan pemberiannya kepada manusia dan itu sifatnya adalah halal. Tapi bagaimana manusia mengusahakannya? Bagaimana manusia mendapatkannya? Inilah yang membedakannya. Ya. Sedikit saya tambahkan mungkin bisa. Bahwasanya E, ketika Allah e, mempersoalkan Rizki halal haram Itu untuk manusia semua Tapi di situ ada cobaan Itu disebut dengan taklif Jadi Allah berikan e, dua kondisi ini Untuk mencoba manusia Apakah dia lebih suka kepada yang halal Atau dia cenderung kepada yang haram Dan ketika dia Misalnya cenderung kepada yang halal Berarti itu Memberi berkah baik Untuk keluarganya Tapi bila cenderung kepada yang haram itu akan membahayakan dirinya dan sekaligus <coughs> ingin saya pertegas di sini Pak Ustadz sebagai penambah daripada penjelasan tadi. bahwasanya ketika berbicara soal rezeki banyak orang yang beranggapan ini rezeki itu hanya harta. Tetapi oleh Syah Syahrawi ini beliau mencoba membawa kita sebuah pemikiran yang lain. Rezeki kata beliau adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan misalnya kekuatan adalah rezeki, ilmu adalah rezeki, hikmah adalah rezeki, rendah hati adalah rezeki. Jadi semua yang mengandung gerakan yang bermanfaat dalam hidup ini adalah rezeki. Jadi begitu orang yang berilmu mengeluarkan ilmunya berarti dia telah menginfakkan sebagian dari rezeki, rezeki. yang diberikan Allah berupa ilmu, pengetahuan dan seterusnya. Ada juga yang bertanya di masyarakat nih Pak Ustaz, yang halal yang haram saja susah ini rezeki didapat ini. Bagaimpulak yang Halal ini kita peroleh bagaimana menurut Pak Ustad? Ya, uh, ini uh, sebenarnya ini kata-kata yang dikeluarkan untuk menyelamatkan diri saja sebenarnya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala ketika menciptakan manusia sudah memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan oleh manusia. Jadi seberapa banyak pun manusia di seluruh dunia ini sebenarnya rezekinya sudah di dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan kata Allah subhanahu wa ta'ala uh, semut yang berada di dalam lubang yang kecil sekalipun Allah memberikan rezekinya ikan yang berada di lautan Allah menanggung rezekinya semuanya jadi jangan pernah takut kehabisan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah sebagai pencipta tahu apa kebutuhan-kebutuhan makhluk yang diciptakannya yeah. uh, sedikit lagi di sini Pak Ustadz yunfikun, diinfakkan dalam islam ini banyak sekali istilah ada infak, ada sedekah ada zakat, ada nafkah keluarga, jadi maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Ya, uh, infak itu adalah memberikan harta uh, dalam memberikan harta yang kita miliki Infak ini Kalau di dalam Al-Quran Terkadang dipergunakan Dalam bentuk pemberian zakat Terkadang dipergunakan dalam bentuk sedekah Jadi sifatnya secara lebih Secara lebih umum dan lebih luas Kalau sedekah Itu sifatnya impak yang bersifat sunat saja ya. Saya kira itu saja ya, perbedaan Mungkin uh, dalam hal ini Bisa ditambahkan sedikit uh, Tentang penjelasan daripada Infak dari pertanyaan yang tadi diutarakan bahwa uh, di dalam Islam kata atau di dalam Al-Quran kita juga menjumpai ada istilah sedekah wajibah. Nah sedekah wajibah ini sebenarnya adalah zakat itu sendiri begitu. Nah, sedangkan infak ini adalah yang sunnah. Yang ingin saya tambahkan di sini adalah bahwa di dalam Islam kalau sedekah sedekah itu kan sangat kecil persentasenya begitu. Tapi kalau infak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dari thulutsul mal sepertiga daripada harta itu. Oleh karena itu, penggunaan kata-kata infak yang sifatnya bervariasi seperti tadi dikatakan nafkah kepada keluarga, infak atau sedekah yang sunat-sunat ini memang diperluas oleh Islam karena itu lebih banyak persentasenya sampai 33% lebih ya, sepertiga daripada harta daripada sadarakah wajibah yang dimaksud dengan zakat itu tadi? kalau zakat kan rata-rata dua -rata setengah persen, gitu mungkin itu yang bisa ditambahkan. ya, uh, oke, okay. uh, baik para pendengar siaran RR yang Budiman uh, dari penjelasan surat ayat ketiga dari surat Al Baqarah ini uh, ada beberapa kesimpulan yang akan kita ambil di sini. bahwasanya ayat ini menjelaskan tentang sifat-sifat uh, orang yang bertakwa Yaitu yang pertama adalah beriman kepada yang gaib Yang dimaksud dengan gaib di sini adalah Allah subhanahu wa ta'ala itu sendiri Yaitu uh, rukun iman yang ke-6 itulah yang dimaksud dengan gaib di dalam keterangan ini Sifat yang kedua dari orang bertakwa adalah Mendirikan salat secara konsisten Dan juga dengan penuh kekusukan dan ketundukan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat yang ketiga adalah menakaf, menafkahkan sebahagian rezeki yang kita miliki untuk membantu orang-orang yang berada di sekitar kita dan masyarakat kita. Saya kira apabila ketiga uh, sifat-sifat ini kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, maka insya Allah ke depan kita akan bisa mewujudkan negara Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera dan sejahtera uh, dan bisa mengangkat negara kita ini baik di mata-mata negara lain. Saya kira mungkin uh, sampai di sini pembahasan ayat ketiga dari surat Al-Baqarah ini. InsyaAllah pada pertemuan mendatang kita akan kembali membahas lanjutan dari sifat tambahan orang-orang yang bertakwa yaitu pada ayat keempat. Uh, Sambil di sini mohon maaf atas kesalah, segala kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.